Juga kontestan dari Dangdut Akademi Indonesia bakal menyapa panjanaan semuanya. Bakal menyapa rekan-rekan dari keuangan untuk keluarga besar Abah Haji Tosam. Untuk tamu undangan dan juga untuk seluruh warga masyarakat dari Bangkulan. Dinda Asmi The Akademi lah kumpat dan juga cumi-cumi kita berikan yang terbaik. i det lilla Vad fientligt det rör var, vad fientligt det rör var. Djängen, och kusisalu anda, det är Det kita goyang, yuk Jag tar bort You <laughs> Semuanya di sini.